huja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala salawat dan salam untuk Nabi Besar Muhammad s.a.w. untuk keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa mudah-mudahan hadirin dan hadirat jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa senantiasa berlimpah keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan begitu juga seluruh pendengar radio Masjid Agung Sunda Kelapa dimanapun berada berlimpah keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mencium bau surga karena i'tikaf, ya salat isya i'tikaf, apalagi subuh, kemudian tadarus, kemudian duha, kemudian tausiah. Kalau sekarang meninggal. kalau sekarang meninggal enggak pakai dihisap lagi ada yang mau <laughs> mudah-mudahan semua kita mendapatkan husnul khatimah indal maut filutfin wa afiyah tema kita terkait dengan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sudah sampai pada tahun kedua dari hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Peristiwa apa saja yang terjadi Pada tahun kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW Sudah kita singgung beberapa di antaranya Di antaranya yang kita akan ingatkan kembali Mulai kapan ada perubahan kiblat Ketika Nabi Muhammad SAW Masih tinggal di Mekah Beliau sholat kiblatnya kemana? Ketika di Mekah sebelum hijrah, beliau ketika di Mekah sebelum hijrah kiblatnya adalah Ka'bah. Nanti posisinya dimana di mana diantara Ka'bah? Apakah di depan pintu Ka'bah? Ataukah diantara rukun Yamani dan Hajar al Aswad? Mudah-mudahan semua yang hadir di sini bisa Umroh, bisa Haji, Ziarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya ini adalah Kaabah segi empat, di sini adalah Hajar al Aswad. Ya, sebelah Hajar al Aswad pintu pintu Kaabah. Kemudian Di sini nanti ada makam Ibrahim. Di sini ada ada Hijir Ismail. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih tinggal di Mekah dan sudah ada kewajiban untuk salat kiblatnya ke arah Ka'bah. Tapi di mananya Nabi Muhammad salat? Apakah di sini? Apakah di sini? Apakah di sini? Apakah di sini? Ini Hajarul Aswad. Di sini pintu Ka'bah. Antara al Aswad dan pintu Ka'bah itu namanya Multazam. Yang Nabi Muhammad mengatakan kepada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda, "Huna tuskabul abarat." di sini tempat ditumpahkannya air mata nabi muhammad sholat waktu masih di mekah di mana sholatnya sebagian riwayat mengatakan nabi kalau sholat di depan ka'bah itu nabi sholat di sini antara rukun yamani dan hajar al aswad karena sininya syam ini baitul Maqdis arah sini jadi beliau menghadap kiblat juga Menghadap? Begitu sebagian riwayat menyatakan Dan ketika Nabi hijrah ke Madinah Beberapa bulan, 16 bulan atau di atas 13 bulan Nabi Muhammad sedang sholat di salah satu tempat milik sahabat beliau Sholat yang 4 rokaat di siang hari Ada yang mengatakan zuhur, ada yang mengatakan asar ketika beliau salat berjamaah dengan para sahabatnya dua rakaat pertama malaikat jibril turun menyampaikan arah kiblat dikembalikan ke Ka'bah. Waktu di Madinah semenjak sampai di Madinah kiblatnya ke Baitul Maqdis. Begitu sedang salat yang empat rakaat tersebut malaikat jibril turun meminta kepada Nabi fa wajah wajha masjidil Haram Maka arahkanlah wajahmu. Nah ini kalau ada orang belajar bahasa Arabnya tanggung tanggung, yang diperintahkan wajah. Jadi wajah aja nggak ada kiblat. Boleh begitu? Itu kan tidak boleh. Wajah itu artinya totalitas. Oh, yang disuruh menghadap kiblat itu wajah. Wajahnya aja begini. Itu kalau terlalu letter letter. hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Ketika turun mabis di tengah salat. Dua rakaat pertama menghadap Baitul Maqdis, dua rakaat selanjutnya menghadap ke kiblat atau ke Ka'bah. Artinya berputar. Menjadi berputar dan semenjak itu kiblat sudah tidak menghadap Baitul Maqdis lagi dan ketika peristiwa perubahan kiblat menjadi ujian bagi orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang waktu itu sempat senang karena menurut mereka Nabi Muhammad ini masih bisa kita toleransi karena kiblatnya masih kiblatnya masih sama. Ternyata begitu kiblat diarahkan ke Ka'bah, terlihat siapa yang munafik. Siapa yang selama ini salat hanya ikut-ikutan padahal tidak meyakini apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam dan nanti akan banyak pendetelan kenapa kiblat kita itu ke Ka'bah. Kenapa kiblat kita itu arahnya ke Mekah? Kenapa Ka'bah dan Mekah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi arah kiblat kita? Dan dikatakan bahwa Yang membangun Ka'bah adalah para malaikat. Nabi Adam melanjutkan, Nabi Ibrahim alaihi salam meninggikan. Jadi bukan Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah. Yang membangun adalah malaikat. Nabi Adam alaihi salam melanjutkan Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihi masallam yang meninggikan. Dan nanti Banyak sekali penjelasan secara ilmiah Bahwa letak geografis Mekah dan Ka'bah sangat istimewa Sehingga tempat dan lokasi itu dijuluki atau dinamai Ummul Qura Induk dari negeri-negeri Dan banyak kajian para ilmuwan yang mengungkapkan betapa besarnya keistimewaan letak Kota Mekah. Kemudian yang perlu apapun pandangan ulama atau ilmuwan tentang Ka'bah dan Mekah ataupun latar belakang pemilihannya sebagai kiblat yang jelas adalah Keinginan Nabi Muhammad s.a.w. Untuk beralih ke Ka'bah. Sedemikian besar sehingga seringkali beliau mengarahkan pandangan beliau ke langit. Bagaikan berdoa semoga turun perintah agar mengarah ke Ka'bah. Dan demikianlah adanya sehingga satu ketika pada tahun kedua hijriyah ini yang tadi kita sebut. Tepat pada pertengahan Rajab. Kapan terjadi perubahan kiblat tersebut? Sebagian mengatakan di pertengahan bulan Rajab pada tahun kedua Hijriah. Sekarang sudah tahun berapa Hijriah? Tahun berapa? Tahun berapa kita? Yang Muslim, yang Muslim. Tahun berapa? di tahun kedua hijriah riwayat sebagian mengatakan bulan rajab sebagian lagi mengatakan pertengahan syaban atau nisfu syaban terjadi perubahan arah kiblat di saat sholat zuhur, di riwayat lain dikatakan sholat asar, turunlah firman Allah yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 144 Al-Baqarah ayat 144 Qadna kafis sama. فَأَنُّوَلِّيَنَّكَ كِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ كَمَا نَرَى وَجْهَكَ isi hati dan doamu, maka memenuhi keinginanmu, serta mengabulkan doamu, sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang engkau sukai. Nabi senang dengan Kaabah, Nabi senang dengan Masjidil Haram, dan dikatakan seluruh Nabi-Nabi Allah, yang diutus oleh Allah, Ketika umatnya mendapatkan azab Turun azab kepada umatnya Para Nabi-Nabi Allah Berjalan menuju ke Kaabah Kemudian dikatakan Semenjak Nabi Ibrahim Semua Nabi setelah Masa Nabi Ibrahim Semua Nabi pernah haji Pernah tawaf Dan dikatakan Perahunya Nabi Nuh Alayhi Salam Zaman Nabi Nuh itu air bahnya bukan hanya dari bawah Seluruh dataran bumi menjadi mata air Seluruh langit menurunkan air hujan Dari bawah air Dari atas air Yang selamat hanya yang naik Bahtera Nabi Nuh AS Dan dikatakan ketika melintasi kota Mekah Bahteranya tawaf Dan sebagian ulama yang menulis tentang keutamaan dan keistimewaan Masjidil Haram dan Ka'bah, ketika panas sekali cuaca, tidak ada orang yang terlihat tawaf. Lalu ulama itu nggak percaya. Dia mengatakan pasti ada yang tawaf. Bener, ada binatang, serangga itu sedang tawaf. Dihitung oleh ulama tersebut diperhatikan tujuh putaran. Saudara-saudara, kalau berbicara tentang kiblat, kiblat kita umat Islam tidak ada yang bisa menandingi keistimewaannya. Letak geografisnya, kemudian bagaimana tanah dan datarannya, kemudian banyak sekali keistimewaan-keistimewaan sehingga. Nabi Muhammad saw memang beliau cinta sekali dengan Mekah. Ketika beliau harus meninggalkan kota Mekah, karena perlakuan penduduk Mekah, itu beliau setiap beberapa langkah, setiap beberapa jarak ketika meninggalkan Mekah, selalu nengok ke belakang, menengok kembali ke Mekah, sampai beliau mengucapkan Ya Mekah, Innaqila ahbul bilad ilayya, wahai Mekah, sesungguhnya engkau adalah tanah Dan negeri yang paling aku cintai Kalau bukan karena pendudukmu yang mengeluarkan aku Aku tidak akan mau meninggalkanmu Dan silahkan dibaca dalam sejarah Silahkan baca sejarah manapun Ada tidak satu tempat Di muka bumi ini Siapa yang masuk ke situ aman Bukan semenjak Islam Dari semenjak sebelum Islam kalau ada orang yang bertikai berkelahi kejar-kejaran yang satu lari masuk ke Masjidil Haram tidak akan dituntut. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan binatang yang sedang berkelahi pun kalau masuk ke wilayah dekat Masjidil Haram itu nggak jadi berkelahi binatang aja ngerti apalagi? manusia zaman sebelum Islam tempat itu adalah titik aman kalau ada seorang yang orang tuanya dibunuh maka dia harus balas dendam ketika orang yang membunuh dikejar-kejar masuk ke Masjidil Haram maka yang ingin membalas dendam harus meletakkan senjata tajamnya kan biasanya istana yang diletakkan senjata tajam kalau ini di mana kiblatnya umat Islam Satu-satunya di muka bumi ini tempat yang aman Sebelum ada Islam sampai sekarang dan harus dijaga sampai akhir masa Kemudian peristiwa yang terjadi pada tahun ke-2 Hijriah adalah Diwajibkannya puasa Ramadan Sebelum Nabi Hijrah ada puasa Ramadan atau tidak? Puasa ada tapi belum menjadi syariat yang mengikat. Ada riwayat yang mengatakan sudah ada puasa Asyura. Ada lagi riwayat mengatakan sudah ada puasa Daud alaihi salam. Sudah ada tetapi yang terkait dengan kewajiban puasa bulan Ramadan pada tahun ke-2 Hijriah ditetapkan oleh Allah kewajiban berpuasa Ramadan. Sebulan penuh berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Sebelum diwajib Surat Al-Baqarah kita sudah hafal semua Ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumusiam kamakutiba ala alladzina minkoblikum Laallakum tattakun Hei orang-orang yang beriman telah diwajibkan kepada kamu puasa Sebagaimana yang telah diwajibkan terhadap mereka yang sebelum kamu agar agar kamu bertakwa Sebelum diwajibkan puasa sebulan penuh ini Nabi Muhammad bersama kaum muslim telah melakukan puasa Selama tiga hari dalam sebulan Sebelum ada kewajiban puasa Ramadan Nabi sudah puasa Tetapi bukan puasa Ramadan Dan gaya hidup Nabi Atau dalam bahasa biasa disebut Sunnah Nabi Sunnah itu bukan cuman poligami ya Sunnah itu artinya cara Gaya hidup Nabi Gaya hidup Nabi itu sangat sehat Selalu berpuasa Dan gaya hidup Nabi Gaya hidup yang orang-orang modern baru tahu bahwa itu adalah bagus Sebelum diwajibkan puasa Ramadan Nabi Muhammad dan para sahabatnya melakukan puasa sebulan tiga hari Bahkan sementara ulama berpendapat Pada mulanya Allah memberi alternatif Berpuasa atau tidak bagi mereka yang sulit merasa berat berpuasa berdasarkan firman Allah Dalam surat Al-Baqarah 184 Ada pendapat ulama mengatakan sebelum diwajibkan disuruh pilih Mau puasa boleh, kalau tidak bayar fidyah Bagi yang tidak mampu Nanti menurut penganut pendapat ini setelah mereka terbiasa berpuasa Barulah turun firman Allah ayat 185 al-Baqarah. Faman syahida minkum syahra Siapa yang berjumpa melihat bulan Ramadan maka wajib dia berpuasa. Jadi ada pendapat ulama yang mengatakan awalnya masih disuruh memilih sampai ayat yang 185 yang di sana diperintahkan untuk berpuasa. Namun pendapat itu Buku ini menjadi sangat istimewa Karena banyak ulasan-ulasannya Banyak ulama tidak setuju dengan mereka yang berpendapat demikian Yang tidak setuju itu Menyatakan bahwa ayat, 108, ayat 184 Itu adalah ketentuan yang berlaku hingga kini Bagi mereka yang memiliki kemampuan berpuasa Tetapi memperoleh kesulitan yang besar Bila melaksanakannya Apapun proses yang terjadi Bagi kewajiban puasa Yang jelas dan yang disepakati adalah kewajiban berpuasa sepanjang bulan Ramadan telah ditetapkan pada bulan Syakban tahun ke-2 Hijriah. Tahun ke-2 Hijriah di bulan Syakban turun ayat-ayat terkait dengan puasa bulan Ramadan. Kemudian yang kalau kita membahas tentang hikmah puasa nanti panjang lagi tunggu aja bulan Ramadan. dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan itu dikatakan para sahabat nabi, kalau di bulan Ramadan mereka nangis selesai bulan Ramadan mereka nangis juga, persiapan mereka tuh 6 bulan sebelum Ramadan mereka udah siap-siap, tinggal berapa bulan lagi gitu nangis, sedih berpisah dengan Ramadan 6 bulan berarti 6 bulan nunggu enam bulan enam bulan mereka menanti menyiapkan kedatangan bulan Ramadan dan enam bulan juga sedih, kita biasanya kalau ditinggal kekasih berapa lama nangisnya Hah? itu ada ada ungkapan orang-orang Irak orang-orang Irak, saudara-saudara kita dari Irak, mereka punya lagu lagu-lagu rakyat, itu bunyinya kira-kira gini, ilimutai il watan Siapa yang kehilangan emas, dia bisa cari emas yang lebih bagus nanti di toko emas. Kumpulin duit, dia bisa dapat. Yang kehilangan kekasih, setelah satu tahun dia bisa dapat kekasih baru. Yang kehilangan tanah air, di mana tanah air bisa dia dapatkan? Tidak ada yang bisa mendapatkan. Tanah air tersebut Kalau para sahabat nabi Mereka tidak pernah mau kehilangan bulan suci Ramadan Persiapan yang mereka Lakukan 6 bulan sebelum Kedatangan bulan Ramadan Dan kesedihan mereka Berpisah dari bulan Ramadan 6 bulan Mereka merasakan sedihnya Perpisahan dengan bulan Ramadan Kalau kita dan sahabat-sahabat Kita masya Allah Malam takbiran sudah senang sudah tidak ada sedih-sedih berpisah dengan bulan Ramadan itulah bedanya sahabat kita dan sahabat Nabi Muhammad SAW. kalau sahabat kita ya seperti itu, sesuai dengan kita baik, peristiwa yang penting yang terjadi di tahun kedua hijriyah tersebut adalah yang ketiga kewajiban zakat zakat harta dalam berbagai jenisnya diwajibkan juga pada tahun kedua hijriyah demikian pendapat mayoritas ulama' Memang ada juga ulama yang berpendapat bahwa zakat diwajibkan sejak awal kenabian. Atau paling tidak berdekatan masanya dengan kewajiban sholat lima waktu. Yakni di Mekah setelah Isra' dan Mi'raj. Tahun ke-10 kenabian. Setiap kita membaca sirah nabi itu ada dua tahun. Tahun kenabian dan tahun hijrah. Tahun kenabian hitungannya semenjak beliau diutus menjadi nabi. tinggal di Mekah 13 tahun. Tahun yang yang kedua nanti hitungannya hijrah. Nah, ada pendapat ulama mengatakan zakat sudah diwajibkan semenjak di Mekah. Atau berdekatan masanya dengan kewajiban salat 5 waktu di Mekah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj tahun ke-10 kenabian. Karena itu menurut penganut pendapat ini zakat seringkali dirangkaikan penyebutannya dengan salat. makanya selalu dalam akhiran aqi musalah aqi wa atu zakah wa atu zakah sampai nanti kalau kita sudah selesai membaca sirah Nabi Muhammad kita akan mungkin kita akan melanjutkan tentang khulafa ar rashidin Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda Beliau satu-satunya pemimpin di atas muka bumi ini setelah Rasulullah SAW alaihi wasallam dan satu-satunya pemimpin yang memperjuangkan hak orang-orang miskin karena pernah pada beliau pada masa beliau menjadi pemimpin ada sebagian yang tidak mau bayar zakat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengumumkan perang terhadap orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Sampai dikatakan oleh Sheikh Muhammad Al-Ghazali, ulama besar dari Mesir, Sayyidina Abu Bakar adalah pemimpin negara, kalau mau disebut negara, yang paling memperjuangkan hak orang-orang miskin, sampai yang tidak mau bayar zakat. Dalam pidato beliau, beliau mengatakan apa? Tidak mungkin saya biarkan orang-orang yang memisahkan dua, yang selalu digandeng dalam Al-Quran. Karena kan selalu akimus Kalau ada yang sholat tidak mau bayar zakat Saya akan perangi Karena Al-Quran tidak pernah memisahkan antara zakat dan sholat Zakat seringkali dirangkaikan penyebutannya dengan sholat Di samping itu kata mereka Sekian banyak ayat turun di Mekah sebelum Nabi Muhammad berhijrah Yang menyebut tentang zakat Seperti surat Al-Muzammil Yang kita baru baca di malam Kamis Pengajian malam Kamis Atau kajian malam Kamis kita di masjid ini Kemudian juga dalam surat Al-Bayyinah Yang keduanya merupakan wahyu-wahyu pertama yang diterima Nabi di sisi lain, masih menurut mereka yang mengatakan bahwa zakat kewajibannya semenjak di Mekah sudah ada. Kewajiban menyisihkan sebagian harta untuk fakir miskin, merupakan satu hal yang sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung fakir miskin dari kalangan kaum muslim yang ketika itu cukup banyak. Karena ketika itu yang memeluk, is <tuh> Maaf. Yang memeluk Islam, Seringkali diusir oleh keluarganya. Waktu di Mekah itu. Yang masuk Islam orang kaya atau orang miskin? Waktu di Mekah. Yang banyak orang kaya atau orang miskin? Sampai. Abu Lahab. Abu Jahal. Di antara alasan. Di antara alasan mereka tidak mau masuk Islam. Karena menurut mereka. Mereka. Pengikut Nabi Muhammad ini orang-orang miskin Budak Bilal bin Rabah, Kemudian Sahabat-sahabat yang memang mereka adalah Status sosialnya cukup rendah Sehingga alasan Kita kan maaf kalau ada orang yang sudah kaya raya Mau tidak duduk dengan orang yang sangat miskin Mau tidak Sudah ada Islam loh Sudah ada Islam Orang-orang kaya itu mau nggak duduk sama orang miskin duduk bareng makan bareng sudah ada Islam haji hajah gengsi enggak ah itu kan Islam sebelah sana saya kan Islam itu kan Islam kiri kita kan Islam menteng Islam Nusantara hah Sudah ada Islam saja masih ada yang melanggar Lalu bagaimana ketika masa tersebut di awal-awal Islam <tuh> Sehingga sebagian ulama yang berpendapat zakat itu sudah ada Karena apa? Karena ayat-ayat tentang zakat sudah disebut Di dalam surat-surat yang turunnya di Mekah Nanti para ulama mengatakan Iya disebut tapi bentuknya anjuran Detailnya 2,5% Untuk petani kalau mengandalkan air hujan 10% Kalau biaya dikeluarkan untuk cocok tanamnya menjadi 5% Kemudian nanti kalau harta karun 20% Dan seterusnya dan seterusnya Semua itu detailnya baru ada di Madinah Jadi kalau ada yang mengatakan iya zakat kan sudah ada di Mekah iya detailnya dan mengikatnya ketika sudah Berada di Madinah dan terkait dengan hikmah zakat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat teliti dan sangat hati-hati. Dikatakan zakat itu dikumpulkan di rumah Nabi. Waktu itu zakatnya apa mereka? Kurma. Dikumpulkan. Yang zakat kurma itu dikumpulkan di rumah Nabi. Nabi punya cucu masih kanak-kanak. Hasan dan Yusuf. Yang dikumpulkan itu adalah harta milik zakat. Yang harus dibagikan kepada fakir dan orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Hasan dan Hussein yang masih kanak-kanak. Ngambil, namanya anak-anak bagaimana? Ngambil, Nabi Muhammad melihat langsung dipeluk sama Nabi, dikeluarkan, dirogo sedikit. Nabi mengatakan bahwa zakat dan sedekah ini tidak halal untuk Muhammad dan tidak halal untuk keluarga Muhammad. Nabi sangat hati-hati karena milik siapa? Milik orang lain. Dan tidak boleh kita mengambil yang bukan milik kita. Itu peristiwa-peristiwa yang terkait dengan tahun ke-2 Hijriah. Sekarang kita masuk di tahun ke-3 Hijriah. Apa saja peristiwa yang terjadi di tahun ketiga Hijriah. Sekian banyak kegiatan militer yang dilakukan Nabi Muhammad sebelum terjadinya pertempuran Uhud pada bulan syawal tahun ketiga Hijriah. Nanti ada peristiwa-peristiwa perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Nanti kalau pergi ke Madinah, nah ini ada, ada fenomena yang menarik. Sekarang itu di kota Madinah, kalau kita keluar dari masjid, yang hotelnya berada di bagian belakang masjid itu biasanya kan begitu mau menuju ke hotel itu ada taksi-taksi yang menjajakan jasa mereka waktu masa-masa yang lalu itu biasanya yang ditawarkan ziarah, ziarah, ziarah, ziarah sekarang sudah banyak berubah yang ditawarkan bukan ziarah, ke mall amol, amol, amol mereka menawarkan ke mall kenapa wallahu a'lam sudah terjadi pergeseran Rupanya mungkin menurut mereka ziarah ke situs-situs yang pernah menjadi saksi perjalanan dan perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin tidak begitu penting bagi mereka sehingga yang lucu lagi nanti jamaah kita mau diajak ke mall kalau ke mall ngapain jauh-jauh ke Madinah di Jakarta juga sudah sudah muntah dengan mall kesana semestinya mencari tempat-tempat yang di situ kita bisa merenung. Bisa mengingatkan karena satu-satunya ajaran agama yang peninggalannya masih nyata. Bukan cerita, bukan dongeng. Maaf, maaf dengan segala hormat. Ada agama yang meyakini ada air yang suci di wilayah Eropa. Padahal nabinya nggak pernah ke Eropa. Maaf. Dan silahkan ditanya, mana peninggalan para pemimpin agama yang lalu bukan untuk merendahkan. Hanya untuk memberikan kemantapan bahwa saya harus bersyukur kepada Allah agama yang saya anut ini nyata. Bukan hayalan kubur nabinya ada, kubur sahabatnya ada, kompleks pekuburan para sahabatnya ada, masjid yang dibangun oleh nabinya ada. peninggalan para sahabat-nabinya ada bahkan helayan rambut Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam masih ada artinya nabi kita bukan dongeng nabi kita real ada nah Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam di tahun yang ketiga dan nanti ada peristiwa perang-perang Uhud sebelum peristiwa perang Uhud perang Uhud itu terjadi pada bulan syawal berarti pada bulan-bulan apa itu Syawal bulan apa? Yang Muslim, coba yang Muslim. Syawal itu idul fitri. Lebaran. Iya, bulan syawal. Nanti ada syawalan namanya. Perang Uhud terjadi pada bulan syawal. Sebelum peristiwa perang Uhud, itu ada beberapa peristiwa. Peristiwa perang Seperti Ghazwa Bahran Walaupun tanpa pertempuran Ini terjadi pada Bulan Jum'adil Ula Sekarang kita bulan apa? <laughs> Saya gak nanya lagi yang ketiga <laughs> Bulan apa kita? Ada Ghazwa Ada perang namanya Ghazwa Ghatofan Sebelumnya pada bulan Muharram tahun ketiga Hijriah Beliau juga memimpin langsung pasukan sebanyak 450 orang untuk menghadapi dua, dua keluarga besar dari suku Ghatofan, yakni Bani Sa'laba dan Bani Muharrib, yang menurut informasi yang meyakinkan, mereka berkumpul untuk menyerang pinggiran kota Madinah. Nabi Muhammad itu, waktu senyum, senyumnya indah. Waktu memaafkan, pemaafannya itu, lebih besar dari dan lebih banyak dari air laut. Waktu perang, waktu perang, Beraninya mengalahkan singa yang berani Kalau kita kan ada pemimpin Waktu perang di belakang Waktu akan mendapatkan citra Di depan Kalau Nabi Muhammad Waktu perang di depan Waktu susah Beliau yang paling memikul beban Dan Kalau untuk yang enak Beliau belakangan nanti kita akan baca itu, nanti di Madinah itu ada namanya Masjid Tujuh, ada perang namanya Perang Kondak nanti itu, itu Nabi Muhammad tuh gali parit juga, sahabat sudah kelaparan semuanya, sudah disiapkan oleh Jabir bin Abdullah il -ansori makanan, mereka sudah kelaparan Nabi terus masih mencangkul, dan menggali parit tersebut, begitu sudah siap makanan, Nabi yang memberikan makanan kepada para sahabatnya semua, selesai para sahabat dapat, Nabi Muhammad tanya ada yang mau nambah enggak, Tidak ada Nabi yang makan terakhir Jadi kalau susah Nabi paling depan Kalau senang Nabi berikan kepada Ada yang ingin menyerang kota Madinah Ketika itu Begitu musuh mendengar kehadiran Rasulullah Mereka yang terbiasa merampok Jadi begal iya. Mereka yang biasa merampok Diliputi oleh rasa takut Sehingga mereka lari menghindar ke puncak-puncak gunung dan bukit Nabi bersama pasukan Muslim melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di satu tempat air bernama Zimur ada tempat di wilayah Madinah tersebut namanya Zimur mereka beristirahat dan membangun perkemahan di sana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bermukim di sana sampai berakhir bulan safar dari Muharram sampai jadi Nabi Muhammad itu bukan cuma merintah Nabi Muhammad itu turun menjaga dan dikatakan setiap orang yang berkegiatan atau beraktivitas menjaga keselamatan orang lain sampai bergadang dan tidak tidur malam matanya itu nanti akan menjadi mata yang selamat dari mata-mata yang menangis ketika di akhirat. Semua mata akan menangis nanti pada hari kiamat, kecuali beberapa mata. Di antara yang mendapatkan pengecualian adalah mata yang sahirat, yang bergadang untuk keselamatan orang lain. Jadi tentara, satpam, Ustadz kan tentara digaji iya, walaupun digaji, gajinya itu ganjaran di dunia. Nanti karena dia bergadang, tidak tidur untuk menjaga keselamatan orang banyak, mudah-mudahan seluruh tentara kita dan tentara umat Islam dan seluruh yang menjaga keselamatan orang lain mendapatkan pahala tersebut. Nabi bermukim dengan para sahabat di sana sampai berakhir bulan safar, yakni sebulan penuh agar suku-suku yang selama ini hidup Melalui perampokan menjadi takut Berfikir beberapa kali sebelum melakukan kegiatan jahat Jadi Nabi Muhammad tuh strateginya mateng Kalau begitu mereka lari Nabi Muhammad pulang lagi Nanti mereka masuk lagi Nabi bermukim situ satu bulan Sebetulnya Nabi bisa tidak minta sama Allah Malaikat saja diturunkan untuk jaga Bisa tidak? Kenapa Nabi tidak minta? Ya Allah Turunkan malaikat untuk jaga perbatasan Wah Kalau itu bisa bagaimana Itu kan bisa maaf Kalau itu Nabi minta bagaimana Umat Islam menjadi umat yang malas. Sebentar-sebentar ya Allah turunin malaikat Sebentar-sebentar ya Allah turunkan Baik Di antara peristiwa Yang penting yang terjadi Di tahun ketiga Hijriah Ada seorang bernama Daksur Seorang bernama Daksur Di tempat inilah terjadi kisah daksur Di Zimur Tempat Nabi Muhammad Bermukim satu bulan Untuk menjaga jangan sampai Para orang-orang yang biasa merampok Masuk lagi ke Madinah Di Zimur tersebut <tuh> Ada peristiwa Orang yang ingin membunuh Nabi Muhammad S.A.W Di tempat inilah Terjadi kisah daksur yang populer itu Menurut riwayat Ketika itu hujan lebat sehingga pakaian nabi basah kuyup. Hujan lebat, pakaian nabi basah kuyup, beliau menyingkir dari pandangan halayak yang ramai menuju satu pohon untuk mengeringkan pakaian beliau. Ketersendirian nabi itu dimanfaatkan oleh musuh dan mereka sepakat menugaskan daksur untuk segera berangkat membunuh nabi yang sedang sendirian. Jadi mereka lihat dari kejauhan karena habis hujan. Kemudian para sahabat berkumpul di satu titik. Nabi Muhammad itu kan malu kalau buka-buka baju. Jangan ada seorang. nggak ada malu-malunya buka. Nabi Muhammad itu pemalu. Nabi Muhammad itu pemalu pemberani. Hah, tergabung pada beliau. Malu pada waktunya. Berani pada. Kalau kita kan kadang-kadang malu bukan pada tempatnya. Berani. Nabi Muhammad. menghindar dari keramaian beliau menjemur pakaian beliau mengeringkan pakaian beliau yang basah terkena hujan kemudian orang-orang kafir melihat dari kejauhan ah, itu Muhammad sedang sendiri ayo kita kirim daksur daksur ini seorang yang pandai berkelahi yang pandai menggunakan pedang berangkatlah daksur yang menuju nabi sedang sendirian tersebut secepat kilat dan dengan sangat tiba-tiba Daksu jadi larinya cepat main pedangnya hebat berhadapan tiba-tiba sampai berhadapan dengan Nabi sambil menghunuskan pedangnya dan berkata man yamna'uka minnya Muhammad larinya cepat tiba-tiba sudah ada di depan Nabi Muhammad pedangnya dihunuskan di leher Nabi Siapa yang bisa mencegahmu dari pedangku, wahai Muhammad? Apa jawab Nabi Muhammad? Allah. Jatuh pedangnya. Nabi pemalu, tapi pemberani tidak? Kenapa Nabi menyendiri tadi? Karena ingin menjemur? Jangan sampai terlihat. Padahal di atas pusat ini bukan aurat. Tapi Nabi tidak. Jemur, daksur datang. Di leher Nabi, ada riwayat mengatakan, Tuh, di leher Nabi langsung pedang. Siapa yang mampu mencegahmu dari aku, wahai Muhammad? Allah. Jatuh pedangnya, Nabi ambil pedangnya. Kalau kita, kita apain? <tuh> Kalau kita, kita apakah? Gantian ya. Gantiannya sampai di mana? Kalau Nabi gantian cuma nanya. Diambil sama Nabi, gemeter itu. Begitu dengar nama Allah, daksur gemeter. Diambil sama Nabi, sekarang siapa yang bisa mencegahmu dari pedang ini? Kalau kita nggak pakai nanya kelamaan ya. jangan kasih kesempatan nabi tanya siapa sekarang yang mampu mencegahmu dari pedang ini dia mengatakan dengan gemetar dia mengatakan tidak ada yang bisa mencegahku akhirnya daksur daksur masuk islam kalau kita kan kita bunuh berarti kita bukan nabi itu sudah mau dibunuh, punya kesempatan untuk balas tidak dimanfaatkan. Sama sekali tidak Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mema memaafkannya dan membiarkannya kembali. Sikap ini sangat mengesankan Daksur sehingga dia mengakui kerasulan Nabi Muhammad serta berjanji tidak akan mengganggu lagi. Bahkan Daksur tampil di tengah kaumnya berdakwah. Ini yang disebut ada satu buku ditulis oleh salah seorang ulama kalau tidak salah dari Saudi Arabia diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul kecerdasan emosi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecerdasan emosi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad itu selalu merubah musuh menjadi sahabat setia dan selalu menjaga sahabat jangan sampai berubah menjadi musuh Kalau kita terbalik, sahabat sering jadi, sering menjadi musuh. Nabi Muhammad musuh-musuhnya banyak yang berubah. Di antaranya Daksur. Daksur menjadi orang yang cinta dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi orang yang berdakwah. Dan dari peristiwa di atas dapat ditarik pelajaran bahwa mengingat Allah dan menghayati sifat-sifatnya melahirkan ketenangan jiwa. Nabi Muhammad ketika ditanya padahal ada apa di situ? Karena karena beriman kepada Allah dan menghayati sifat-sifat Allah, kita tidak ada yang hidup sendirian. Kalau percaya ada Allah berarti kita tidak tidak sendirian. Ada Allah dan itu yang akan membuat ketenangan hati. Kemudian di antara peristiwa yang penting yang terkait pada tahun Ketiga Hijriah adalah seorang Yahudi. Namanya Kaab bin Al-Ashraf. Seorang Yahudi yang sudah punya perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Melalui piagam Madinah. Tetapi si Yahudi tersebut melanggar perjanjian. Dan mengajak orang-orang kafir Mekah untuk memusuhi dan membunuh Nabi Muhammad. memerangi para sahabat Nabi Muhammad, padahal dia sudah punya perjanjian. Dan dia adalah seorang penyair, bernama Ka'af bin Al-Ashraf, seorang Yahudi penyair, yang pada waktu itu puisi seperti media kalau sekarang. Puisi itu seperti media. Dia menyebarkan kemana-mana kebencian kepada Nabi Muhammad, yang membangkitkan permusuhan untuk menyerang dan membunuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad putuskan untuk dieksekusi tangkap. Dan eksekusi. Dan dieksekusi oleh sahabat beliau. Dan terkait dengan pengeksekusian. Kaab bin al-Ashraf. Di dalam buku ini. Pak Kures mengungkap dan menjawab dengan sangat indah sekali. Karena orang yang tidak belajar Islam dengan baik. Mereka mengatakan Nabi Muhammad kenapa mengeksekusi musuhnya. Mereka tidak pernah melihat latar belakang. Tapi mereka melihat kenapa dieksekusi. Padahal kalau mereka mau jujur, berapa orang yang menjadi korban karena perbuatan mereka-mereka yang mengaku bangsa-bangsa modern, yang memproduksi senjata, yang dengan senjata tersebut konflik yang biasa menjadi konflik yang biasa. Kalau saya, kalau boleh, kalau boleh, saya mengajak kita semuanya berhayal, enggak ada pabrik senjata. Kira-kira kalau terjadi konflik, apa yang terjadi? paling pukul-pukulan tetapi dengan mereka yang memproduksi senjata terjadilah orang-orang yang tidak berdosa menjadi korban wanita menjadi korban alam raya, ekosistem mereka korbankan Kaab bin al-Ashraf yang mendapatkan dan dijatuhi hukuman oleh Nabi untuk dieksekusi dan dia dieksekusi di sisi lain, kata Pak Qures perlu dicatat bahwa Kaab Bahkan orang-orang dekat dengannya menyadari sepenuhnya Sikap anti-Islam yang diambilnya menyadari juga bahwa Nabi telah mengumumkan perang terhadapnya Jadi eksekusinya tidak sembarangan Dan perlu diingat bahwa kasus ini tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan teror Bukan berarti nanti ada umat Islam juga baca tentang ini boleh meneror Tidak Karena Kaab bin al-Ashraf sudah punya perjanjian Dan terikat dengan perjanjian Tapi dia melanggar dan dia mengajak orang lain untuk melanggar Perjanjian tersebut Dan setelah peristiwa ini Maka kita akan sampai dengan peristiwa Perang Uhud Perang yang sangat memilukan Perang yang tidak begitu Tidak begitu pernah dibayangkan Akan terjadi kekalahan Dan dikatakan di perang Uhud tersebut Sangat memukul umat Islam Nabi Muhammad SAW Kehilangan paman beliau Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib Kehilangan Sahabat beliau guru ngaji yang pertama di kota Madinah Mus'ab bin Umair Pimpinan para pemanah juga gugur di perang Uhud Dan dikatakan di peristiwa perang Uhud tersebut Orang-orang Mekah, kafir Mekah Balas dendam karena kekalahan mereka di perang Badar Dan di perang Uhud mutilasi terjadi sangat besar sekali Kita akan lanjutkan pada bulan yang akan datang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat cinta kepada Allah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak kurangnya dari saya hadanallahu wa iyakum ajmain wal afu minkum wasallamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh